Oh, my God. Walaupun ayah dia tercinta pada Mas Mami, orang khusus sudah ada, ternyata anak-anak Mas Rami masih kompak terus, <tuh> selalu saling menjaga. Sukses buat semua, anak yang paling besar, kamu dititipin bapakmu, adik-adik, yang segini banyaknya. Jadi? Ya, udah. Ya, kestim? Ya, ya, sabar. Karena memang anak-anaknya Almarhum, kuncukmu masih...